hadirmu jadi kehadiran Seramania dan juga penonton saat ini amat dan sangatlah berarti hadirmu untuk anda S E R A Seram Kembang koleksi ciptaan saya sendiri ya yo Tu yang dalam dulu I do Kami mantap. Mani